wa warahmatullahi wabarakatuh ashrafil mursalin sayyidina la illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim allahumma anfa'na yanfa ilman yanfa'na Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taja'alul hazna idha shita sahla faja'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan miyassara Allahumma inna na'udhubika min ilmin la yanfa' wa min kalbin la yakshah وَمِنْ نَفْسِ اللَّهِ تَشْبَعْ وَمِنْ دَعْوَةِ اللَّهِ يُسْتَجَابُ لَهَا رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً بِاللِّسَانِ يَفْقُبُ قَوْلِي Amin Teman-teman sekalian yang kira Allah Ta'ala Ya pertama kali saya mohon maaf karena terlambat banyak Ya Qadrullah wa Masya'afa'al Tadi itu ada truk nguruk apa begitu macet lama begitu ya jadi ya mohon dimaklumi Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul bersama di salah satu rumah Allah ya Tempat terbaik di muka bumi menurut Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan yang kita lakukan bersama ini diberkati Allah ta'ala Mendatangkan rizal rahmat dan ampunannya dan tentunya kita juga berharap Semoga yang kita lakukan bersama ini Dicatatnya sebagai Amal soleh yang memberatkan Timbangan kita pada Hari kiamat nanti Sekaligus bisa menjadi wasilah Mudah-mudahan dengannya kita bisa berkumpul Bersama-sama dalam Surga Firdaus yang paling tinggi Tanpa adab maupun hisab. Amin Ya, Jadi sekarang silakan dibuka Kitabnya ada yang Bab yang kedua, man tauhid dakhala al jannata bighairi hisab. Kalau pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang takut terhadap syirik, kita membahas tentang keutamaan tauhid dan tauhid itu menghapuskan dosa-dosa. Sekarang kita masuk pada bab barang siapa yang mewujudkan tauhid niscaya masuk surga tanpa hisap Ya, jadi dari judulnya ini jelas sekali orang yang mewujudkan tauhid dan makna mewujudkan tauhid itu apa teman-teman? Makna mewujudkan tauhid itu apa? Menghindari hmm. syirik. Jadi makna mewujudkan tauhid itu tidak berbuat syirik sama sekali. Baik syirik akbar maupun syirik asghar. Nah, tentunya teman-teman masih ingat ya bahwa syirik kemarin kan ada syirik jali, ada syirik khafi ya ya. Masih-masih baik jali maupun khafi itu terbagi menjadi akbar sama asghar. <tuh> nah, orang yang mewujudkan tauhid itu berarti tidak melakukan syirik apapun, baik syirik akbar maupun syirik asghar. Mungkin kalau syirik akbar Tidak mungkin ya datang ke dukun, insya Allah tak mungkin lah masa rumah mas Alfa nak dukun je nemuende gitu kan? Ya. Paling ya, ria, kalau kalau ada paling ria. Ya, ya ria ini kalau Nabi saw mengkhawatirkannya atas sahabat-sahabat besar seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, maka bagaimana dengan saya kan begini? Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa Ciri kecil ini Lebih tersembunyi dari apa Dari ayam hitam Atau ular hitam Hah? Dari semut hitam di atas Batu hitam Dalam kegelapan malam Yang sangat kelam Makanya teman-teman semua ya, ya namanya Hati ini kan Harus dijaga terus gitu Siapa dari kita enggak suka dipuji orang? Ya kan? Siapa dari kita enggak suka dikasih apresiasi sama orang? Nah ini khawatir Dengan itu nanti hilang niatnya gitu loh Makanya kita jaga dengan senantiasa dikir pagi petang Di antaranya mengucapkan apa? Allahumma inni A'udhu bika minal fubusi wal Moba Gimana? Halo? Ya kok diam aja? Bener ya? Doanya gimana? Allahumma inni a'udzu bika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Sudah hafal? Coba ditirukan. Allahumma. Ini Inni. inni. bika. A'udzu bika min an. Min an. Ushrika. Ushrika. Bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka wa astaghfiruka lima la lima ahlamu amin iya penting ini allahumma Ini inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an ahlamu Wa astaghfiruka Limala Aklamu Nah ini Doa Termasuk bagian fikir pagi petang Yang harus Senantiasa kita ucapkan Untuk memperbaiki hati kita Jangan-jangan Nanti dalam Setiap amal soleh yang kita Lakukan itu kok terselimuti Dengan riah Terselimuti dengan sesuatu Kan kita tidak merasa kadang-kadang Nah makanya Biar tertutupi semuanya Maka kita membaca dikir tadi itu Pagi petang ya Ada di dikir pagi petang Allahumma ini A'udhu bika min an ushrika bika syai'an a'lamuh Wa astaghfiruka <ruled> lima la a'lamuh Nah sekarang Dalil yang pertama, bahwasannya barang siapa mewujudkan tauhid niscaya masuk surga tanpa hisab. Yang pertama, surat An-Nahl 120. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifah. Walam yaku minal musyrikin. Diikuti ya. Saya dulu. Inna Ibrahim kana ummah. Inna Ibrahim kana ummah. Ummatan qanitan lillahi hanifah. alam yakuminal musyrikin alam yakuminal musyrikin ya tolong dibaca artinya sesungguhnya di program adalah sama-sama yang dapat dijadikan tanda-tanda kepada Allah tadi. Siapa tadi kalau tadi pian masuklah orang-orang Ya, inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim, karena ummah adalah imam, ya, imam, imam yang qanitan lillah, qanitan itu senantiasa menjaga ketaatan, jadi qanit itu senantiasa menjaga ketaatan, lillahi kepada Allah, jadi pemimpin yang senantiasa taat hanifan yang lurus. Ya. Lurus. Lurus itu berarti senantiasa mentauhidkan Allah taala ditegaskan dengan walambiyakuminal musyrikin dan beliau tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Ya. Ini kira-kira Kaitannya dengan bab dari sisi mananya? Sesungguhnya Ibrahim adalah imam pemimpin yang senantiasa tunduk patuh kepada Allah, yang lurus ya, dalam tauhidnya, walam yakuminal musyrik dan tidak termasuk orang-orang musyrik. Ya, kira-kira di mana letak hubungannya dengan bab ini? Ini surat An-Nahl 120 teman-teman. Ini Allah sedang mencela atau memuji. Memuji. Kenapa Nabi Ibrahim dipuji di sini? Intinya karena beliau senantiasa menjaga tauhid dan tidak berbuat syirik. Nah mungkin dari sisi ini Tidak ada penjelasan bahawa Masuk surga tanpa hisap ya Tapi kira-kira Nabi Ibrahim itu masuk surga Masuk neraka Jelas masuk surga Gitu loh Tidak ada, ada para Nabi yang tidak masuk surga Semuanya pasti masuk surga Justru nanti ada disebutkan Dalam sebuah hadis itu Bahawa Nabi Ibrahim itu Nanti bertemu bapaknya Di neraka dan perlu digarisbawahi teman-teman penduduk surga itu kalau masuk neraka maka neraka tidak tidak ngaruh gitu jadi nggak menjadi masalah yang nggak nggak kepanasan yang kecuali bagi penghuni neraka saja jadi kalau ada penghuni surga, mencari teman-temannya di dalam neraka dia tidak merasa kepan kepanasan. Nah, Nabi Ibrahim ini berjumpa dengan bapaknya. Dibilang ya Allah pak Bukankah dulu sudah tak bilangi Sambil lojo musyrik gitu Terus kata Kata bapaknya Sekarang aku tak patuh nak gitu kan Nah Nabi Ibrahim kan Orang kan gak isoan gitu Saknoan Minta kepada Allah Subhanahu SWT Sementara keputusan Allah sudah tetap bahwasanya orang yang musyrik itu Tidak akan masuk neraka Tidak akan masuk surga Selamanya Siapapun yang mati dalam kondisi Musyrik, meskipun Bapaknya Nabi Ibrahim Meskipun Bapaknya Nabi Muhammad misalnya Maka dia tidak akan Pernah bisa masuk surga. Nah karena Nabi Ibrahim mulai Mulai sakno, Maka Allah subhanahu wa ta'ala Menyerupakan Bapaknya itu Dalam bentuk Dabuk Dabuk itu hyena oh, Yang tidak serigala itu bukan serigala itu loh Ya, ya hina kan namanya kan, yang tutul-tutul itu culek ya, kayak anjingnya bukan anjing dan buasnya minta ampun gitu. Jadi diwujudkan dalam bentuk hi apa hiena yang kaki tangannya, kaki-kakinya itu dan mulutnya berlepotan darah seakan-akan habis menerkam sesuatu. Nah kalau orang eh, nabi berbeda seperti itu, kan akhirnya kan tidak tidak sano gitu loh nah makanya dibuat Allah seperti itu, bapaknya Azar itu dibuat seperti itu sama Allah Subhanahu Wataala, biar Nabi Ibrahim tetap apa biar kemudian e, kan tidak tegaan kan, biar tega, tidak lah, papalah bapaknya jadi dipakar dalam neraka. Jadi intinya Nabi Ibrahim itu teman-teman penghuni surga dan semua Nabi adalah penghuni surga. Nah di sini Karena jelas Nabi Ibrahim itu penghuni surga, kemudian dipuji Allah taala. Kenapa dipuji? Ya karena beliau mewujudkan tau tauhid dijelaskan pada walam yakum binal musyrikin. Hanifatul lurus. Lurus itu maksudnya bertauhid gitu loh. Nggak pernah cenderung kepada syirik sama sekali. Nah, walam yakum binal musyrikin dan beliau tidak termasuk orang-orang musyrik. Dan ya, mungkin sebagian kita mungkin dulu belum pernah eh, belum pernah tahu, belum pernah nyaji, mungkin pernah pakai jimat. Mungkin dikasih bapaknya keris, dia mandikan setiap Jumat, ah, keliwor atau ke Jumat ah lagi gitu. Kemarin itu ada yang WA saya, katanya dia itu punya karyawan gitu kan. Nah, karyawannya itu memiliki keris, setiap 2 bulan sekali atau 2 pekan sekali itu disembelihkan 2 ayam cemani. Eh, cuman itu gimana? Hitam pekat ya? Atau merah pekat? Huh? Hitam pekat Nah Nah ini krisnya Nah nah yang disuruh memandikan Samanya beliau itu dia Terus gimana ini? Saya bilang Pakar raja. nanti orang tua yang marah gimana? Ini gua tua urusin saya bilang, Ya kalau orang tua seperti itu kan nyuruh kepada kesyirikan gitu loh Menyuruh kepada kesyirikan Jadi Allah kan berfirman ya sebagaimana diucapkan oleh Luqman ya gimana itu wa in ja hada ka allah tu shrikabi malaysalatabi ilm terus apa? wa la tu tiak huma wasa huma di wa in ja hada jika dua orang tua memaksamu untuk kepada aku yang kamu tidak punya ilmunya kata Allah falatutih jangan kita taati. Jadi pada perintahnya itu jangan ditaati cuma perintah yang haram tadi jangan ditaati. Adapun yang lainnya tetap wasahib huma fid dunya ma'rufah. Tetap bergauli keduanya di dunia dengan baik. Karena bagaimanapun juga orang tua ente gitu karena Allah kemudian orang tua ente ente bisa hadir di dunia ini gitu kan ya? yang ngasih makan sejak kecil yang merawat itu orang tua ente bagaimanapun juga tetap orang tua eh? ente makanya pada perintah yang memerintahkan ente untuk syirik untuk haram jangan ditaati tapi untuk yang lain lain tetap bergaul dengan ba baik fit dunia ma'rufah di dunia saja maksudnya kalau kemudian meninggal dalam kebisingan seringnya harus berhenti sudah gitu loh. Kalau orang tuanya muslim ya, Bunda Muslim kan masih ada kewajiban nyambung silaturahim, orang-orang yang keluarga bapak, keluarga ibu bersedekah untuk bapak ibu memintakan ampun untuk bapak ibu kan begitu. Ya, atau mungkin membangun masjid untuk bapak ibu ya. Nah, itu kalau muslim kalau musyrik kafir ya ketika di dunia saja bergaul dengan baik adapun setelah keduanya meninggal enggak ada kewajiban berbak berbak berbagi berbakti jadi bakti kepada orang tua kafir itu pas hidup saja jadi ini di sini karena Nabi Ibrahim itu mewujudkan tahun tauhid ayat berikutnya surat al-mukminun 59 Ya. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Silakan dibaca artinya. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Tuhan mereka sesuatu apapun. Iya. Dalam silakan dibuka surat Al-Mukminun 59 karena ini berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Al-Mukminun surat ke berapa? 23 ayat 59. Nah, ini sebetulnya harus kita baca sampai ayat 61 ya sampai ayat 61. Nah mari kita baca mulai ayat 57 ya. Biar nanti kita bisa uh, tahu ayat ini bahas tentang apa sih gitu. Kalau di bab kita ini kan cuma satu aja, 59 aja ya. Diikuti saya ya. Ikuti saya. Innal <Sing> ladhinahum min khasyati rabbihim musfiqun. Ayo. Iyim. Ini belum ketemu ayatnya mah belum sarapan. Surat berapa? 23. 23 ayat 57. 57. Maksudnya kenapa teman-teman tak suruh baca mulai sini biar nyambung dengan pembahasan yang ayat 59 gitu kan? Ya, sudah ketemu secara Akhwat sudah ketemu. Ya. Innalladzina <tuh> hum min khasyati rabbihim musbiqoon inna alladhinahum min khasyati rabbihim musbiqoon iya, pandesan gelap, meneket sama telubah, bukan tak ganti Ya Allah Bapak ya, skadung Walādīna hum bi ayyāti Rabbihim yu'minun. Walādīna hum bi ayyāti Rabbihim yu'minun. Walādīna hum bi Rabbihim Al-Fatihah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 Baca artinya mulai ayat 5-7 Ya. Jadi pada ayat 61 kata Allah taala ulaika yusariuna fil khairat. mereka itulah orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan-kebaikan wa hum lahasabiqun dan mereka itulah orang yang pertama kali melakukan kebaikan-kebaikan tadi. Nah, di sini kan pengarang kitab kitab ini kan cuma menyebutkan ayat 50 berapa tadi? 59 ya Saja Nah ini kalau teman-teman tadi kan Barusan membaca ya, Membaca ayatnya Membaca terjemahnya Mulai ayat 57 Sampai 61 Ini Dari susunan ayatnya Allah ini mencela atau memuji Hah? Nah bentuk memujinya dimana Kan pada ayat 61 Allah mengatakan Ula'ika yusari'una fil khairat Puji dah. Mereka itulah orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan-kebaikan Dan mereka terhadap kebaikan-kebaikan itu orang pertama kali melakukan Jadi setiap ada kebaikan mereka itulah yang pertama kali melakukan Di mereka cepat Ini pujian apa celahan? Nah, jadi di antara kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan adalah ayat 59. Walladinahum birabihimla yusriku dan orang-orang yang kepada roknya mereka tidak pernah berbuat syirik, baik syirik akbar maupun syirik asghar yang jali maupun yang kofiy. Nah, berarti di sini Allah memuji mereka karena apa? Kalau tadi ayat 120 pada Nabi Ibrahim secara khusus, ini ayat Al-Mukminun 59 ini semua orang yang bukan nabi, orang-orang saleh kalau mereka memiliki sifat-sifat itu, di antaranya adalah mereka tidak berbuat syirik, ya. Maka dipuji sama Allah mereka itulah yang pertama kali melakukan kebaikan, tentunya pertama kali juga masuk sur surga. Berarti kaitannya mereka di sini sudah mewujudkan tauhid tidak Sudah mewujudkan karena yang dimaksud dengan mewujudkan tauhid adalah tidak berbuat syirik. Jelas teman-teman? Ya, jadi ini hubungan antara ayat dengan judulnya. Kenapa sih ayat ini kemudian dimasukkan dalam judul barang siapa mewujudkan tauhid niscaya masuk surga tanpa hisap, hisap itu apa sih? Hah? Hisap itu apa? Dihitung-hitung nggak usah dihisap karena orang itu ketika masuk surga kalau kita membaca surat al-waqi'ah nanti manusia itu kan terbagi menjadi tiga teman-teman. Ada yang wasabiqun asabiqun aula ikal muqarramun wassadikun assadikun ya sama seperti ini mereka adalah orang yang pertama kali melakukan kebaikan ya mereka itulah yang didekatkan kepada Allah Ta'ala mereka ini masuk surga tanpa azab tanpa hisab yang kedua sama-sama masuk surga tapi melalui pintu hisab yaitu ashabul ashabriyamin wa ashabul yaminima ashabul yamin ya di surat apa tadi Al-Waqiyah alwakiadah golongan kanan tahukah kamu siapa golongan kanan itu jadi disebut golongan kanan karena mereka melalui proses hisab dan itu tidak lama eh, tidak, tidak apa tidak sebentar lama sekali proses hisab itu Ya misalkan disebutkan dalam hadis bahwa orang miskin lebih dulu masuk surga dibandingkan orang kaya setengah hari. Setengah hari itu 500 tahun. Atau hidup hidupnya kira-kira berapa tahun? Sampai 200 tahun? Ada enggak orang umurnya 200 tahun gitu sekarang ini? Ada, ada enggak? Ndak ada. Nah itu 500 tahun nyantrinya gitu loh Jadi khisab itu lama Ya khisab itu lah lama Baru setelah selesai khisab Dia diberi rapor gitu loh Kayak orang sekolah gitu kan ada rapornya Nah rapor itu diberikan melalui tangan kanan makanya mereka disebut dengan ashabul ya'i Kelompok ketiga itu ashabul shimar Golong kiri mereka ini bukan orang kafir, orang muslim Kalau kafir tidak apa dibahas Karena orang kafir itu tidak mempunyai kisah-kisah Dan langsung masuk suruh Suruh kembali Langsung masuk neraka Jadi langsung masuk neraka Neraka Nah ini orang-orang Islam ini Setelah dihisab Rupanya keburukan-keburukannya Lebih berat daripada kebaikan-kebaikannya Maka mereka pun Dikasih catatan amalnya Melalui tangan kiri Makanya disebut Ashabul Shima'al Ashabul Shima'al Nah Di sini ini Masjid lahhisab itu berarti insya Allah, Termasuk golongan yang mana Halo dari tiga golongan tadi, dulu. judulnya kan Barang siapa mewujudkan Tauhid Nisjaya masuk surga tanpa hisap Itu golongan yang mana? Yamin. Muhammad Yamin Hah? Muhammad Yamin. Tadi ada berapa golongan teman-teman? Yang pertama apa? Gak ada mikrofonnya teman-teman Kemas kian lagi ngomong tak mempor doain atau apa yang yang pertama tadi apa? Senarai yang berkaitan. Jadi apa namanya? Senarai Al muqarrabun ya Al Mukorrobun ya yang kedua. Yang kedua siapa? Ashabul Yamin yang ketiga. Ashabul Shimal. Nanti yang tanpa kesab yang mana? Yang al mukarrobun, yang basabibun, asabibun, ular ikan, Mukaruhun. Kalau kalian gitu, disuruh milih milih yang mana? <coughs> milih yang pertama. Ya kalau gitu berdoa, minta kepada Allah. Jadi minta kepada Allah, tidak usah sungkan-sungkan, jangan tanggung-tanggung. Ya, kalau minta ya Allah, saya belum nikah nanti kahkan Apa kita cekok minta? Minta itu masuk surga tanpa azab gitu loh. Maksud surga tanpa azab tanpa hisab itu. Nah sekarang dalil yang ketiga yang lebih jelas. An Fusail bin Abdirrahman Qaulah dari Fusail bin Abdirrahman berkata, ini seorang tabiin ya. Kuntu Inda Sa'id bini Jubair saya dulu pernah di samping. Syed bin Jubair Ya ini kan murid berguruh Jadi Fussoin bin Abdurrahman ini tabiin Dia muridnya Syed bin Jubair Cuma Syed bin Jubair ini tabiin besar Lebih besar daripada Fussoin Kenapa dia agak besar kecil? Karena sahabat Nabi yang dilihat Yang ditemui Syed bin Jubair jauh lebih banyak Misalkan ada satu orang yaitu melihat satu orang sahabat Itu tabiin namanya Tapi satu top Ada orang lain tabiin juga dia ber, pernah berjumpa 20 sahabat Begitu Nah tentu yang lebih utama adalah yang berjumpa 20 sahabat, sahabat. Karena e, tentunya ketika dia berjumpa banyak sahabat Otomatis mengambil ilmu dari mereka juga lebih sedih Lebih banyak Juga lebih Lebih banyak ia. Ya. Nah kata Husoyin bin Abdul Rahman, saya pernah di samping Said bin Jubair. Fakallah. Kemudian Said bin Jubair bertanya, ya biasalah, guru tanya kepada murid kan. Ayoqul roal kau kabuladi al albariha. Siapa dari kalian yang tadi malam melihat bintang jatuh? Ya meteor. Siapa dari kalian yang tadi malam melihat bintang jatuh? Berarti ini saya berjubin sebagai guru di hadapannya banyak murid-murid. Dia bertanya seperti itu. Fakultu, maka saya menjawab. Siapa yang menjawab? Husoy, anak saya. Ya, jadi saya melihat bintang jatuh. Sebetulnya bintang jatuh itu kenapa? karena melepar syaiton ya, jadi yang namanya meteor itu untuk melepar setan setan itu kan sukanya mencuri-curi dengan ya nah ketika mereka mencuri dengan itu tumpuan, -tumpuan begini sampai langit gitu loh sampai langit untuk mencuri dengan terus di sawar dengan meteor, eh, ya, mati kalau kena meteor makanya kan dalam surat al jin itu Allah berfirman tentang perkataan para jin wah nakunna nakuud minha maqaida nisam fayyastani ilana yajid lahu shiha barrosoda maksudnya dulu sebelum sekarang ini ya. Sekarang ini, sekarang ini maksudnya kedatangan Nabi Muhammad SAW Jadi sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW Jin-jin itu punya tempat-tempat sendiri di langit Untuk mencuri dengar Tapi sekarang itu aneh Ketika mulai mencari kau langsung diantam Syihaban Rasulullah Meter yang sangat panas Panas, mati mereka Makanya coba dicari jadi mereka berangkat ke timur dan ke barat. Ketika ke barat, ketika di Tahmah, mereka menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi salat subuh. Lagi salat subuh. Wah ini kata para jin ini gara-gara ini sekarang kita itu di, di halang halangi untuk mencuri dengar. Loh, nang kok bisa jin mencuri dengar? Ya kalau Allah menghendaki demikian kenapa tidak gitu kan? makanya dulu sebelum zaman Nabi Muhammad dukun itu sakti-sakti ngerti mereka karena Allah menghendaki mereka mendapat apa berita laut apa berita langit Allah menghendaki demikian makanya sebelum kedatangan Nabi saw kalau orang ahlu kitab jauh tidak nasadingan dari Taurat dan Injil kan tahu kapan datangnya Nabi Muhammad zaman yang Nabi Muhammad itu akan muncul mereka tahu tapi selain ahlul kitab, itu dari para dukun, dari para tukang sihir. Karena jin-jin itu tahu gitu loh. Jin-jin itu tahu. Nah, makanya setelah mereka menjumpai Nabi Muhammad SAW lagi. Solat apa tadi? Solat gerhana. Solat subuh di mana? Al-Fatih. Di Tihamah. Itu langsung mereka berkata dalam surat Al Akhbar, ya, gimana bunyinya itu? Allah Billahi penasihat bagi rasim, wa <Sess> idzarafna ilaika nafaram min al jinn Qur'an, fa lama hadaruh qaru Silakan dibuka suratnya. Surat apa tadi? surat al? ah, al-ahqob berapa surat yang berapa itu iya ad berapa ayat 29 Ya. Wa idz sarafna ilaika nafarum min al jinni astami'una al Qur'an. Fala mma hadruuqaluu ansiitu. Fala mma qudiyawallahu ila kaumimunzirin. Wa idz sarafna ingatlah ketika kami palingkan. Ilaika kepada Muhammad, Nafarom Navarom Jinni beberapa kelompok dari jin. Jadi ini jin yang pergi ke arah ba? Batu ya. Ke arah mana? Barat ini kan. Ya. Para jin yang ada apa ini kok malah dilempari meteor ini kita-kita ini kan gitu ya. Nah akhirnya ayo sebagian pergi ke timur untuk mencari tahu sebagian pergi ke ba? Bali ya Pak. Ba? Kebarat. Nah, ketika kebarat berjumpa ini, kata Nabi, wa'id. Kata Allah, wa'id saraf na ilai min al jinni. Ingatlah ketika kami palingkan kepada Muhammad, sekelompok dari jin yang Quran mendengarkan Al Quran. Fala -Qur ma'hadoru. Ketika mereka hadir dalam pembacaan Al Quran itu saat Nabi solat. Qalu marja bagita an situ dia mulai ingat nomor apa cocok-cocok prospek ini lor ingat gitu. Itu jenis begitu. Sekarang kita kan kadang-kadang mendengarkan Quran langsung ngomong kali sendiri. Berarti jenis lebih baik. Baik, an situ he menomor gitu. Nah, kata jenis seperti itu, famma Nah ketika selesai habis baca Qur'an Selesai sholat Walau mereka langsung pulang Ila qawmihin kepada kaumnya Munfirin Memberikan peringat Peringatan Makanya di sini para ulama berdalil jin Kalau dia muslim yang beneran Tidak mau dia Gaguh manusia itu tidak mau gak, Beda dunia gitu. Kalau ada orang Gaguh manusia terus ngaku-aku Muslim Ngapusi Kalian pernah melihat orang muslim KTP tidak? Bagaimana muslim KTP itu? KTPnya muslim kan? Solat tidak solat, posol tidak posol, Masya jalan terus, Miras belum dilekalkan, Jumit terus, Dan negal tanpa, Alhamdulillah, balik nah, ya. Nah, iya pandang. Seperti itu. Jadi, teman-teman, kalau manusia yang manusia saja KTP-nya jelas muslim Belum tentu muslim Apa mana jin-nya? Kita tidak tahu KTP-nya Dia juga percaya nih, Dia itu muslim Jelas kafir atau fasik Munafik itu Jadi tidak ada Kalau jin muslim Kemudian ganggu orang itu tidak ada Karena di sini kata Allah ila Setelah belajar Setelah nyaji Langsung pulang kepada kaumnya Memberi-beri Beri, Beri peringatan Apa peringatannya Kalau <muluh> ya qawmana Inna sami'na kitaban Um zila Mimba'di Musa Ini ayat berapa ini 30 Kalau <muluh> mereka berkata Ya qawmana wahai kaum qawm kami Inna sami'na kitaban Sungguh kami telah mendengar kitab Kitab apa? Al-Qur'an Unzila mimba di Musa Yang diturunkan dari Allah maksudnya Mimba di Musa setelah Musa Berarti maksudnya ini gimana? Jin ini menangi Nabi Musa enggak? Kok bila setelah Musa? Hah? Menangi enggak kira-kira teman-teman? Oh? Menangi. menangi Menangi itu apa? Menang. Nah, ini menunjukkan bahwa jin itu umurnya panjang uang antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu 600 atau 500 tahun jaraknya loh oke okay? nah ini Nabi Musa Nabi Musa itu setelah Nabi Isa atau sebelum? sebelumnya jauh berarti sekitar seribuan tahun gitu atau 2000 tahun nah jadi jadi itu umurnya pan, panjang Musa dican limaa yang membenarkan apa yang ada di hadapannya. Di hadapan Musa membenarkan Taurat maksudnya yang diilal haqqi wa ila tariqin mustaqim yang menunjukkan kebenaran dan menunjukkan jalan yang lurus. Jadi ini peringatan J Malah kalau sampean ketika ada orang kesurupan bacakan mulai ayat 29 sampai sampai mana? Sampai 32. Mas Jinna, Ampun, ampun, ampun gitu gitu. Karena jin ini ya, ya versi jin, versi jin. Teman-teman pernah lihat jin enggak? Enggak pernah lihat itu juga. Jadi kalau gitu kita lanjutkan. Kalau ada yang bilang pernah lihat jin enggak lanjutkan, enggak pernah lihat pertodaan ya, gitu ya. Jadi di sini siapa dari kalian yang dulu pernah melihat apa yang tadi malam melihat bintang jat, jatuh tuh yang itu, itu untuk melempar jin. Jadi uh, fenomena dilemparnya jin itu hanya ketika pas Nabi Muhammad saw diutus. Adapun setelah beliau sudah wafat ya maka jin-jin itu ya bisa mencuri dengar lagi tapi tetap enggak seketat enggak enggak sehebat yang sebelum Nabi Muhammad datang karena ya Sekarang itu banyak meteor-meteor yang digunakan untuk melempar jin. Sebab itu kemudian aku menjawab berkata ana inni lam akun fi shalat tetapi saya tidak sedang salat ini loh Kan dia tadi ngakunya melihat bintang kan? Iya apa Dia tadi ngakunya melihat bin, bintang Malam-malam apa siang-siang? Nah biasanya orang yang bangun malam itu ngapain? Hah? Orang kalau bangun malam ngapain biasanya? Halo? Apa? Sholat Nah karena dia khawatir di khusnudzoni Dianggap sholat kalau kita dipuji orang dengan sesuatu yang tidak kita lakukan, suka enggak? Halo? Sampai dipuji dengan sesuatu yang tidak sampai lakukan, seneng enggak? Seneng apa enggak? Apa-apa manis -apa yang puji akhwat? Seneng apa enggak? Jujur aja, seneng apa enggak? Enggak seneng ya? Ya enggak seneng. Ikhlas semua berarti. Nah ini kayak di sini nih. Husain bin Abdul Rahman ini karena khawatir dipuji dengan perkara yang tidak dia lakukan, dia langsung mengatakan amma inni lam atun fi shalah. Loh, tapi saya melihat binatang itu bukan karena saya salat, lho. Saya tidak salat waktu itu gitu. Walakinni lutightu. Tetapi saya disengat binatang berbisa. Apakah kala cengking, apakah kelabang, laba-laba, ya? Pokoknya yang membuat dia itu nggak bisa tidur bukan karena sholat tapi karena ngengengengeng dientop itu kesakitan dia akan ada bisanya. Nah jadi ini karena apa? Khawatir dipuji dengan perkara yang tidak pernah dia laku, lakukan. Nah kemudian ditanya sama gurunya, Kamasonahta, apa yang kamu lakukan kalau begitu? Soalnya begini teman-teman, orang kalau dia tertimpa musibah ya Orang kalau dia tertimpa musibah Itu kan kadang-kadang wis akalnya itu enggak main kan Pokoknya sepenting aku waras sembuh Cari pengobatan apapun, pokoknya sembuh gitu ya Sekarang coba orang ke dokter enggak sembuh-sembuh Pergi kemana kalau dia enggak punya iman? Pasti ke Dubai ya? Pasti kemana? Hei, pasti kemana? pasti kedukun gitu loh makanya guru ini tanya Fama Sonata terus apa yang kamu lakukan pasti entup kalah jengking itu misalnya kultu saya menjawab irtaku itu saya minta rukya faham tak? nah ini dalil bahwa minta rukya itu boleh gitu loh dalil bahwa minta rukya itu bo boleh Makanya ditanya sama Syed bin Jubair Fama amalaka ala dhalik Apa yang mendorongmu kok minta rupiah? Jadi yang namanya minta rupiah itu Nyuruh orang lain tolong rupiah aku, pokok kok ga metu-metu misalnya gitu Nah rupiah itu tidak harus kena jin teman-teman Disingatkan jengking pun itu boleh dan bisa dirum rupiah ditanya tanya dalilnya ente minta rupiah tuh dalilnya apa gitu loh nah ini menunjukkan bahwa ulama terdahulu teman-teman mereka tidak melakukan suatu perkara kecuali ada dalil dalilnya teman-teman juga seperti itu jangan melakukan apapun kecuali sudah ada dalilnya yang jelas ini tidak tahu tak dulu gitu paham ya teman-teman Kaya, saya bin Jubair, farah an laka ala dzalik. Apa yang membuatmu kau minta ruqyah itu? Qultu, saya menjawab, ya kata Husain bin Abdurrahman, haditsun hatta sanahu Syabi. Jadi alasan saya minta ruqyah itu adalah sebuah hadits yang kami dengar dari As-Syabi. Kata Sa'id Wa ma hadathakum Sa'id bin Jufair ya, Wa ma hadathakum. Apa yang kalian dengar dari Sa'id Dari Ash-Sahbi saya berkata Hadathana an Buraidata bin Al-Husayb Jadi ash itu berkata Kami diberitahu Dari Buraidah bin Al-Husayb Buraidah bin Al-Husayb ini sahabat Nabi Nah, ashab ini tabiin yang lain, gitu. Bahawa Nabi saw bersabda laru kiyata illa min au humah. Tidak ada rukyah kecuali karena ain atau humah. Humah itu racun, ya. Senyatan binatang berbisa. Atau ain, Atau ain. Ain itu sawanan, ya. kalau anak kecil itu sawanan, tapi sebetulnya Ain ini bisa menimpa orang dewasa juga Ain ini bisa menimpa orang dewasa juga Ain itu disebabkan oleh pandangan mata yang jahat Orang iri, kalau melihat temannya yang punya nikmat ya Ketika temannya itu enggak mengucapkan surat al-Falaq, lupa mengucapkan auzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lupa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim la ya durru fil ardi wa la fisama'i wa alim tiga kali ya. Maka dengan izin Allah dia terkena ain. Ya. Jadi misalkan motor baru bisa langsung mogok, komputer baru bisa langsung hang itu dan orang yang kekar bisa tiba-tiba jatuh sakit. Nah, kalau pada anak cirinya itu badan panas, kakinya dingin. Itu air ya. Makanya kan kita disuruh mengucapkan wa syarri hasidin idza hasad ini untuk air orang yang dengki juga dari para tukang sihir wa min syarri naffathatil faqad itu. Nah, kalau dua dari nabi, a'udzu bikalimatillahit tamah min kullis syaitonid wa hamah wa min kulli aini lamah wa min kulli aidin lamah dari setiap mata yang jahat, baik mata manusia maupun mata jin. Gitu. Nah, cara menanggulangi ain Ain ini biasanya kalau pada anak-anak ya pada anak-anak asalnya anak itu lemu merusu kalau bayi ya lucu merusu gemuk gitu idepedep kurus kering nah itu biasanya kena ain atau anak mungkin asalnya dia itu menang juara atau ranking terus di sekolahan pinter segala macam kok tiba-tiba jadi goblok beban nggak ngerti apa-apa nah itu biasanya terkena ayam apa ain nah. Caranya gimana caranya? Kalau kita ndak tahu siapa penyebab airnya di Rukiyat, di Rukiyat, tahun Rukiyat, di Rukiyat itu disiram air. Bismillah. Di Rukiyat dengan ayat-ayat Rukiyat, di Rukiyat teman-teman. Nah kalau misalnya kita tahu orangnya Oh misalnya itu sawanan mergobis dipendeli Si fulan misalkan Nah si fulan kita suruh untuk bermundu Nanti sisa air mundunya yang jatuh ditadai Diusapkan kepada anak itu insya Allah Sembuh Atau Kalau orangnya dilewat Di atas tanah yang basah Bekas tanah yang basah diambil diambu-ambukan kepada yang terkena air diusap-usapkan yang dicampur dengan air di lotekno gitu insyaallah juga sembuh atau barang pribadinya kopiahnya bajunya sarungnya itu diusap-usapkan insyaallah sembuh itu ketika terkena ain ya nah hadis ini tidak ada rukhiah kecuali karena ain atau sengatan binatang berbi berbisa Nah ya, sebetulnya ain itu eh, apa berfungsi lebih dari dua ini untuk apapun bisa rukyah itu rukyah itu apa sih rukyah itu kan doa doa kan doa doa. Nah terutama yang dari Al Quran dan Al Quran itu kata Allah Taala syifaunnya kan obat segala macam penyakit wanuzilumin Al Qurani mahu syifa ya kan dan kami turunkan dari Bahwa shifaon yang menjadi obat, ya. Nanya yang, yang namanya obat baik medis maupun non non medis. Jadi dia minta rukyiannya, karena ada dalilnya. Apa kata Syekh bin Jubair? Wah, kok minta rukyiadeh? Gak bisa masuk surga yang bersama tujuh orang loh, gitu? Endah. Syekh bin Jubair mengatakan, khat'ahsana ila ilama sami. Sungguh telah berbuat baik. Orang yang mengamalkan apa yang dia dengar Jadi dipuji Karena Fusin bin Abdurrahman ini kan berbuat sesuai dengan dalil ya Dipuji sungguh telah berbuat baik Orang yang mengamalkan apa yang dia dengar Tapi ada sesuatu yang lebih baik gitu kan Kata Syed bin Jubayn ada sesuatu yang lebih baik jadi bukannya minta ruqyah itu tidak boleh. Tapi kalau orang itu tidak minta ruqyah. Jauh lebih baik gitu loh. Nah. Walakin tetapi. Haddatana Ibnu Abbas. Kami diberitahu Ibnu Abbas. Anin Nabiyyi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila bersabda. Uridat Alayyal Umam diperlihatkan atasku umat-umat ya. Nah ini kemungkinan dalam mimpi atau kemungkinan ketika Isra Mikraj. Jadi diperlihatkan semua umat nanti pada hari kiamat fa raaitun nabiyya wa ma'adhurat. Maka aku melihat nabi dan dia diikuti oleh arwahat. Arwah itu jumlah antara 3 sampai 9. Jadi kata beliau, saya melihat nabi pengikutnya cuma antara tiga sampai sembilan orang. One nabi ya one ma'ahur rojul war rojulan. Dan aku melihat nabi pengikutnya berapa? Satu atau dua orang. Aku melihat nabi tidak ada pengikut sedikitpun gitu. Nah ini menunjukkan bahwa setiap orang itu nanti dikumpulkan. Bersama orang yang dia ikuti Kalau yang dia Idolakan itu Nabi Maka dia dikumpulkan Di belakang panji Para Nabi Tapi kalau yang dia idolakan Artis Korea Yang dikatakan tidak bersunat ya. Nah Maka nanti ya dikumpulkan bersama idolanya Kan begitu Makanya jangan beridolakan Kecuali kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba diperlihatkan kepadaku bayangan hitam maksudnya jumlah umat yang sangat banyak kata Nabi saya kira mereka umatku dikatakan kepadaku ini adalah Musa dan kaumnya menunjukkan bahwa umatnya Nabi Musa itu banyak apa sedikit banyak jadi bahan Israel yang beriman kepada Nabi Musa itu banyak gitu. Ya banyak juga keutamaan Nabi Musa secara khusus gitu kan Terus kata Nabi Terus Farnabur itu saya melihat lagi Rupanya ada bayangan hitam yang lain Dikatakan kepadaku inilah umatmu Dan bersama mereka ada 70 ribu orang Masuk surga tanpa hisap maupun adab Ya Ada berapa orang 70.000 orang masuk surga tanpa hisap Tanpa adab Kemudian Nabi bangkit. Tadi duduk beliau bangkit masuk rumahnya Nah maka orang-orang ribut Loh, Siapa mereka ya Siapa ya 70.000 yang masuk surga Tanpa azab, tanpa hisap ya Mereka ributnya itu masalah ilmu teman-teman Bukan ributnya itu masalah dunia anda Nah kenapa mereka meributkan tentang siapa-siapa yang masuk surga tanpa azab tanpa hisab Karena mereka juga ingin Kalau mereka tahu sifat orang-orangnya Maka mereka berusaha mengamalkan amalan tersebut Biar bisa masuk surga tanpa hisab apa? Hisab Gak boleh ngantuk ya Jadi Para sahabat begitu, sebagian mereka bilang, "Oh, mungkin mereka itu sahabat Rasulullah." Jadi yang pernah mendampingi Nabi. Ya karena memang menjadi sahabat itu kan keutamaan khusus, kan? Ya? Karena sahabat itu orang-orang paling mulia dalam umat ini setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang lain bilang, "Oh, mungkin mereka yang lahir dalam Islam kemudian enggak syirik sama sekali." Ini juga keutamaan. Lahir muslim sampai meninggal gak pernah musyrik. Ini juga kebaikan apa? Bukan kebaikan. Kebaikan gitu loh. Nah. Wadhakaru asyia. Mereka juga menyebutkan perkara yang lain. Tiba-tiba Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam keluar. Belum bertanya, apa sih kak? Ribut-ribut gitu. Para sahabat mengatakan. Wahai nabi kami ini loh bingung siapa mereka itu. Yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam humul ladina la yastartun mereka adalah yang tidak minta upah wala yaktamu tidak berobat besi dengan besi panas wala yataayyaru tidak bertatuyur wa ala rabbihim yatawakkalu dan mereka hanya bertawakal kepada Allah. Nah Makna mereka adalah yang tidak minta ruqyah Ini penjelasan yang sahih teman-teman Itu yang tidak minta ruqyah jahiliyah, Tidak minta ruqyah yang syirik Adapun kalau minta ruqyah yang syariah Yang dari bacaan Qur'an Dari doa-doa nabawi Maka tidak menjadi masalah Dan memang kalau dia bisa mandiri Ngapain minta tolong orang gitu loh tapi apakah semua orang bisa rukyah mandiri? Nah, kalau tidak bisa, minta anda apa-apa selama bukan rukyah yang syirik. Kenapa saya katakan demikian? Karena Nabi saw sendiri dalam satu Bukhari itu memerintah Aisyah istrinya minta rukyah ketika terkena air. Jadi Nabi Muhammad itu kata Aisyah menyuruh dia minta rukyah ketika terkena air aina masa di sini nabi menginginkan istrinya tidak termasuk 70.000 yang masuk surga tanpa azab tanpa hisab jelas ndak ya. Jadi makna tidak minta ruqyah ini adalah tidak minta ruqyah yang syirik. Kedua tidak berobat dengan besi panas. Jadi Besi dipanaskan sampai menganga begitu baru ditempelkan situ. Ini rasa sembuh palingnya. Kata nabi itu kan berobat kan ada tiga Shar totumeh jam jarum pekam, Wa kayak tunar kayak tunar itu ini ya berubah dengan besi panas. Kemudian Wa shar batu asal ya minuman meminum mah mah mah mah mah asal gak apa mah mah madu ya. Tetapi beliau tidak suka yang namanya yang berubah dengan besi panas. Beliau tak suka tapi termasuk pengobatan itu. Dan ada teman-teman saya dulu pernah kerja di Mekah, ya lama beberapa tahun gitu, ketika dia itu sakit, tidak sembuh-sembuh. Sama majikannya di nyonyok sekantar tadi, besi panas itu, terus ditaruh di telapak kakinya, terus sembuh gitu loh. Dada sakit katanya. Ya mungkin kalau pengobatan seperti ini kan dikita kan kurang, kurang familiar ya. Mungkin yang paling ngerti mereka ya. Mereka tahu tahu anunya, tahu ilmunya gitu loh. Dan enggak sakit kata dia. Setelah itu sembuh gitu. Jadi ditempel tiga kali, ces gitu. Bukan kecoh sampai satu jam, enggak. <laughs> ya, ini menganggap, ces gitu. Langsung diambil, tiga kali udah sembuh gitu katanya. Enggak panas, enggak enggak panas sih gitu. Ya Allah alam gitu. Ya, coba ya nanti di rumah di coba ya yang sakit yang tidak ngerti ya, ya. om itu kemudian walayatoyyaru tidak bertatoyur. Tatoyur itu merasa sial, ya pesimis dengan burung. Kalau dulu itu orang Cina ketika mau berangkat kemana itu mereka penerbakan burung. Kalau terbang ke kanan wah ini lancar lanjut gitu. Kalau terbang ke kiri, wah sial, gak usah berangkat Nanti malah, nah gitu Kalau terbang ke sana Diulangi lagi sampai jelas terbang ke kanan Atau ke ke kiri Nah sekarang lebih umum, bisa dengan Angka, bisa dengan bulan Bisa dengan yang didengar Bisa dengan yang dilihat Itu namanya Tatoyun Nah kalau kita mengikuti Itu bagian daripada si Sirkus, apa? Sirik, misalkan kita itu keluar rumah mau berangkat nyetater sepeda cekek cekek cekek cekek di toko no, kak muni muni sampai 10 kali ya guys kita berangkat alamat siapa nggak boleh gitu itu apa hubungannya mau panjat kemarin itu aki nih sewa belikan aki lo gitu cuma ini pagi-pagi belum ada toko buka gitu kan nah anekmetik ya bahaya kalau misalnya manual masih mudah ya anekmetik ya susah gitu. Itu dengan yang kadang-kadang dengan yang kita alami. Kadang-kadang ya pesimis dengan hari ya, hari Rabu, rebo bekasan lan Dengan bulan-bulan Safar, bulan, -bulan, bulan Sela. makanya ada beberapa bulan iki itu yang enggak ada orang nikah sama sekali gitu kan. Ada bulan tertentu kabeh padha kawin. Kawinnya itu ya mungkin kawin enggak kawin tapi coba ganggu orang gitu loh. Sini dibuntu, sini dibuntu, ini dibuntu ya kabe gitu. Ya. Saya mengalami itu ya Allah gitu kan. Ya Allah ya, jalan ini macnebe, buntah buntu ini gitu kan. Nah, gak kasih alternatif gitu loh. Kalau dikasih alternatif, ya Alhamdulillah kan masih bisa bedal mana. Nah ini enggak, sini buntu, Loh sini buntu Yuk, balik mulia, siri, <tik> ya balik mulai akhirnya gitu. Iya itu tatayun ya tatayun kayak angka 13 angka 13 depan Gambusie Mas Hima ini itu kan ada haris hotel ya haris ya itu ketika kita naik itu lantai 13 loh enggak ada di lift juga enggak ada nomor 13 12 atau 14 gitu iya berarti ini kan pesimis dengan angka 13 13 kadang-kadang ada burung mendengar burung kakak wah, wah lho, orang sekaya mati kenapa hubungannya burung kakak dengan orang mati gitu ya, ya nanti kalau diakin itu tak ya merasa sial nah kita gak boleh merasa sial kita harus lakukan terus yakin bahwa Allah pasti bantu kita Nah yang mendorong orang tidak sia apa tidak pesimis tidak macam-macam tadi -macam, itu karena tawakalnya kepada Allah Subhanahu Wataala dan yang namanya berobat datang ke dokter, minta rawat itu kan bagian dari tawakal itu bukan menyalahi tawakal jadi kalau diartikan tawakal itu sedolok tak ke mana-mana -mana. saya lapar ini tak tawakal lah lain takdir warlak war dewe ya jadulnya ni ko ya Gak benar gitu masa ni pengen punya anak terdiri dewa anak lah untuk betul dewa masa tidak rabi masa begitu. Nah itu ada seperti itu teman-teman yang jadi yang namanya tawakal itu tetap kita bertawakal kepada Allah tapi jangan lupakan usah usaha apa? Usaha. usaha Tetap usaha. Nah ada orang itu yang dia tu bergantung kepada usaha saja lupa Allah Taala. Ada sih bergantung kepada Allah tak, tak usaha sama sekali. Nah itu tidak benar. Yang benar itu usahau terus tawarkan. Sama seperti sahabat yang datang ke masjid terus ontannya di jadi nabi leontamu enggak peyak ikatan, betul nabi kalau tawakal kepada Allah gitu. Nah, coba sampai sepeda sepedamu jalan naon dibungrasi, kontakin anggun tawakal kepada Allah. Tiap makan makan pecelawes hilang. <laughs> Jadi kata nabi saw tawakal itu bukan begitu. Ikatkan dulu, baru tawakal. Gemboh dulu, kadang-kadang diangkat, tau gitu ya. Nah, ini teman-teman ditawakal. Maka ada seorang sahabat bernama Ukasha bin Miksar berkata Ud'ullah an yaj'alani minhum nabi'i. Tolong doakan Poh biar saya termasuk mereka. Itu yang 70 ribu tadi. Kata Nabi. Antaminhun engkau dari mereka. Nah akhirnya. Ukasha bin Mekson ini mati syaih. Dan memang dia seperti itu. gitu. Terus ada orang lain yang dia itu berdiri juga. Mengatakan doa yang sama. Mengatakan perkataan yang sama. Kata Nabi SAW. Kamu sudah keduluan. Ukasha. Pada riwayat lain, teman-teman, tadinya kan cuma 70 ribu ya. Nabi itu minta tambah kepada Allah. Fasdazadu <tuk> ke Robi, saya minta tambah kepada Robku. Fasdazadu, jadi dia pun menambahkan. Pada setiap satu, ya pada setiap seribu itu dikalikan 70 ribu lagi. Berarti berapa? Pada setiap seribu itu dikalikan 70 ribu. Ribu. Jadi setiap seribu dari tujuh puluh ribu Tadi itu digalikan dengan Tujuh puluh ribu Berarti berapa? Ya berarti lebih banyak Bukan hanya tujuh puluh ribu orang Ditambah tiga genggaman Tangan Allah subhanahu wa ta'ala Makanya mudah-mudahan Saya berharap semoga saya Dan antum semua teman-teman yang hadir di sini, Yang laki maupun perempuan Nanti termasuk yang masuk surga Tanpa azab maupun Kisah Nah kaitannya dengan barang siapa yang mewujudkan tauhid, Tadi kan dikatakan 70 ribu orang masuk surga tanpa khisab kan Intinya adalah Wa ala ya Jadi karena saking besar tawakalnya kepada Allah Itu mereka masuk surga tanpa khisab hi Apa sih tawakal itu? Tawakal itu ya yakin Jadi tawakal itu adalah yakin 100% kepada Allah Subhanahu SWT Bata Allah dan agama ini semuanya tawakal teman-teman gitu semuanya tawak tawakal tawakalnya Nabi Nuh misalkan tidak ada hujan tidak ada angin disuruh bikin perahu terus bikin perahu di atas gunung bisan kan per apa e, perlengkapannya kan apa ada apa alat kadarnya ya nanti Allah yang menyempurnakan Nabi Ibrahim Yakin kepada Allah, tidak mungkinlah yang diperintahkan Allah itu tidak baik. Sembilan anakmu, bismillah, disembilan. Bagi Allah memerintahkan. Tiba-tiba yang di apa? Ismail di sebelahnya kan begitu kan. Jadi pokoknya eh, Lakukanlah apa yang diinginkan Allah Ta'ala, taati Allah dan yakin Bahawa Allah tidak mungkin memerintahkan yang Tidak baik, termasuk kenapa Allah memerintahkan kita kok sholat lima Waktu, kenapa Allah kok mengharamkan Babi, kenapa Allah kok Melarang wanita haid Untuk sholat, puasa Kenapa kok Allah Itu memerintahkan kita berzakat Pokoknya semua syariat yang Ada ini Termasuk kenapa Allah kok membolehkan ta'adud ya Tapi ini jangan dibahas dulu Itu semuanya pasti Dan kita harus yakin bahwa itulah yang paling baik Gitu teman-teman Jadi itulah yang namanya tawak tawakal Dan tawakal itu bagian daripada tawfit yang paling tinggi Ya Nah orang lo kalau dia sholat Lima waktu ya puasa Ramadan ya tapi enggak ada rasa tawakal kepada Allah. Wala udah kok ngonan ini wah dipecat, pecatai. Ya ndo, maksudnya dipecah dari pekerjaannya gitu kan. Jadi enggak ada enggak ada optimis sama sekali padahal dia suruh lima waktu. Berarti kan dia enggak ada tawakal, enggak ada yakin, enggak ada husnudzon kepada Allah. Padahal kita itu dalam beragama ini diperintahkan untuk husnudzon meskipun dalam kondisi yang paling buruk. Jangan kalah dengan anak balita jaman biasa ngutang anak umur 2 tahun ndak. Teman-teman, alun ndak biasa. Yang biasa ngutang anak 2 tahun ngutang ut -ngut apa sih ngutang itu? Hah? Apa? Mengibuli Jadi ngutang anak itu kan anak 2 tahun yang bisa diginikan diconcal noh. Iy, iya kan? Pernah tidak anak kecil diginikan? Hah, pernah. Pernah? Ya enggak pernah ngangkat tanya Ya enggak pernah ngangkat tanya Cuk, berarti enggak pernah hidup bi anak kecil sampean. Iya. Itu anak kecil ketika sampean lemparkan begini tertawa nangis? Tertawa. Aden kan dilemparnya kok malah guyu gitu. Kenapa kok dia guyu? Karena dia yakin dulu bahwa dia itu ketika dilemparkan tidak mungkin dibiarkan jatuh pasti ditangkap. Nah ini yang kadang-kadang e, filosofi ini orang dewasa itu kalau dengan anak balita. Ketika kita menghadapi masalah yang sangat sulit sekalipun jangan nangis senyumlah gitu karena cepat atau lambat pasti nanti ditangkap dan dibantu oleh Allah Subhanahu Wata. Wataala nah kalau anak kecil itu seudun lu waktu aku dikira nedigar pure lu. Lah nangis dia ya. Tapi dia yakin pasti dia ditangkap. kemari dia tertawa gitu. Nah itulah karena yakin mestinya kita dalam beragama ketika yakin kepada Allah Taala, gua itu terus, dia pernah seneng, dia pernah susah karena pasti Allah akan membantu kita. Misal begitu teman-teman. Nggih. -teman. Mungkin ada pertanyaan tatap. <tuh> Silahkan teman-teman Ya silakan yang bertanya. Ahwat ada yang bertanya? Tidak ada gini. Sudah jelas kok e ya. Bebas nggak ada bertanya. Tak tutup baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alikumsalam. Saya mau bertanya ya tentang ayn. <t> tentang tentang tentang Oh iya itu apakah itu bisa dijelaskan secara medis atau non medis ya kalau hanya bisa dijelaskan secara non medis itu apa ada yang membuat sakit kan awalnya kan tidak berasal dari pandangan jarak ya itu kenapa kok bisa apa buat orang itu jatuh sakit apakah itu bisa bisa apa bisa dijelaskan dengan cara non medis misal apa apakah ada Kebarangan jenator bagaimana Terima kasih. Ya biar tak jawab dulu ya Ya terima kasih atas pertanyaannya Ya secara umum kalau medis gak ya, bisa menjelaskan Secara umum kalau medis gak ya, bisa menjelaskan Kecuali kalau dokternya itu ngerti sedikit tentang rupiah Wah ini gak beres sedikit sampai ini gitu, pak Ya termasuk kayak Ketika orang disandet, ya, pernah enggak akan melihat di tulang belakangnya ada gunting, ada macam-macam. Nah itu kalau di ramsan kelihatan seperti itu, itu sesuai medis. Jasa nah, so, apa sih ngelpon? No. Pernah lihat kan? Ya? Oh, paku, oh apa ni, macam di tulang itu, nanya loroh. Ya. Nah itu kalau kalau misalkan perbuatan secara medis, mestinya kalau ditusuk kan, jebolnya, dia pentingnya. Ya, ya, ya mana? Nah itu. Medis nggak nggak bisa nggak bisa jadi rata-rata medis itu nggak bisa kecuali kalau orangnya itu ngerti sebagian dokter tapi itu sedikit sekali ya yang ngerti itu biasanya diarahkan untuk rukiah dan ciri penyakit yang itu gangguan sihir itu penyakitnya tuh parah dan ganti-ganti asalnya khususnya melunker gitu kan Di operasi waras ganti terowit ngguluni gitu di operasi juga ganti malah paru-paru ini udah ganti lagi gitu nah itu berarti kayak gitu aneh gitu loh kayak gitu tuh aneh apalagi ketika duduknya langsung gak karu-taruan gitu ya jadi secara umum memang medis gak bisa ya sama seperti kak jin medis itu kan berapa ya yang dia jadikan acuannya kelihatan kan Sementara Islam itu mengajarkan bahwa alam itu bukan hanya alam yang kelihatan, ada alam gaib gitu kan. Nah sekarang sampai yang percaya ada jino honda. Kalau percaya, Alhamdulillah kalau nggak percaya, mana coba ketok. Setrum menaik, kan setelah menaik ketok juga. Listrik itu kelihatan nggak? Kelihatan nggak listrik? Ya, cepat IPK kalau begitu. Kalau memang enggak percaya adanya setan juga seperti itu. Jadi kalau kita harus membuktikan secara medis ya enggak bisa. Kayak misalkan orang ya misalkan mau dicabut rohnya, kelihatan enggak rohnya itu? Enggak kelihatan gitu. Ya, jadi secara umum kalau di mediskan Allah medis itu enggak enggak bisa lepas tangan mereka enggak ada mampu ke sana. Ya, dan kadang-kadang orang yang enggak ngerti itu medis habis banyak, enggak sembuh-sembuh, terus obat habis, baru mulai rupiah gitu. Ya, ada kan kalau pas sakit langsung dirup, ya, Insya Allah beberapa kali sudah sembuh, tapi karena medis yang enggak ada sembuh-sembuh. Nah, makanya orang itu perlu tahu ini. Ketika enggak tahu ya tadi itu bisa habis uangnya. Padahal di antara sandet ya, itu kan ada yang tujuannya Orangnya uangnya dihabiskan dulu, kalau uangnya sudah habis baru dibuat mati itu ada seperti itu, ya ada seperti itu. Menurut mereka, tetapi kan semua kembali kepada izin Allah Subhanahu Wata Wata nah, untuk, untuk untuk makanya untuk anak kecil yang sawanen kan ada bedak sawan ya, kan? pernah nggak sampaian melihat anak kecil nangis setiap malam? Ya Atau panas, ngiringi air, kakinya dingin Itu rata-rata kena air Air itu bisa dari manusia, bisa dari Jin Makanya kalau ada rumah tangga Misalkan pengantin baru, punya anak-anak nangis Yang kontrak rumah Itu kemungkinan di rumahnya ada jinnya nya Nah cuma rata-rata Orang itu tidak ngerti Minta pendukung, biar sembuh Minta nambah itu, diapakan Gitu orangnya Karena memang yang lebih marah itu perdukunan Bukan perutiahan gitu loh InsyaAllah begitu, Wallahu ta'ala a'lam. Okay. Ada lagi? Ada lagi ya? Oke. Okay. Pernahkah dekut masambe? Silakan. Tolong mikrofonnya. Sampai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya okay. mau lainnya. Begin. Uh, kita tahu kalau misalnya uh, Ucapan apa selamat Natal itu kan Kayak mengandung sirkan ya Ustadz Iya yeah. nah, Kalau misalnya uh, Kita ada tuntutan Kayak tuntutan kerja buat Kayak membuat Sebuah poster ucapan selaman, uh, selamat Selama apa Hari Raya Agama lain itu Apa termasuk sirih juga Ustadz Karena itu ada kayak tuntutan kerja Kalau misalnya nggak buat itu Kayak dikasih surat peringatan itu, iya. terima kasih. Iya, yeah, terima kasih. Jadi salam itu jelas ya. Lakungi hukum waliyatin bagimu agamamu, bagiku agamaku. Sebetulnya hari Natal itu apa sih maksudnya? Hari Natal itu kan memperingati kelahiran Tuhan, ya. Kan? Memperingati kelahiran Tuhan. Nah Tuhan ini selain Allah Taala pun satu anak lah lahir, lupa dia lah mati lah, gitu kan? Nah, dengan kalau kita tahu filosofi dari makna Natal yaitu kita e, mengadakan peringatan perayaan atas lahirnya Tuhan sementara kita mengakui satu-satunya Rob adalah Allah taala, berarti ketika kita mengucapkan selamat Natal kita membantu kesyirikan kan begitu. Nah, nah kalau nah ini silakan dibuka surat Maryam. Surat Maryam ayat 90 ya Maryam ayat 90. Jadi langit bumi itu mau hancur gara-gara dikatakan Allah itu punya anak gitu kan. Surat saya ketemu Maryam ayat 90. Sudah. Maryam sampai berapa? 91. Hah? 91. Sampai 19, eh, berapa tadi? 90 ya. 90 sampai 93. 92 saja Takadu sama watu yatafattarna minhu watan syakul ardu watakhirul jibadu hadda Anta awlir rahmani walada Wama yanbagi lirrahmani ayyat takhidawa langit itu hancur gitu ya, watan Shakul ardu bimeter belak, watahir rojibaluhada dan bumi juga abad, tak rojibaluhada hancur juga sama. Ketika mereka mengatakan Allah punya anak gitu. Nah terus bagaimana kita sebagai seorang Muslim yang dipaksa karena tuntutan pekerjaan untuk mengucapkan itu? Misalkan sama pertanyaannya, gimana kalau seorang Muslim dipaksa untuk melepas jilbab karena tuntutan pekerjaan? Gimana kalau seorang Muslim dipaksa untuk meninggalkan sholat, jadi teraweh gak bisa teraweh, gak bisa jumatan karena tuntutan pekerjaan? Nah kalau sebagai seorang Muslim yang tujuan kita ibadah tinggalkan pekerjaan itu kok repot gitu ya? Kan? dan kita jangan cengeng gitu loh. jangan cengeng kenapa karena Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Allah pasti memberikan kepadanya jalan keluar wa yazquhu min haithu dan Allah pasti memberinya rezeki dari sisi-sisi yang tidak pernah dia perkirakan Begitu dalam hadis, ya, maknanya begini nabi, -Nabi mengatakan Man rokasai syai'an lillah Barang barangsiapa meninggalkan sesuatu karena Allah awwaladhu lillahu Min niscaya Allah menggantikan baginya yang lebih baik. Nah, kita harus yakin, gitu. kita harus ya, yakin pasti kita kalau kita tidak yakin, ya, jangan ngaku muslim ini firman Allah Taala ini adalah hadis Nabi saw. Jadi begitu ya teman siap iya jadi jangan karena alasan tuntutan pekerjaan rezeki allah tuh banyak ya rezeki allah itu ba, banyak jangan sampai kita tuh makan rezeki dari barang yang haram nah kalau kita misalkan mendapatkan rezeki karena bangun gereja gitu kita mendapat rezeki karena kita membuat poster ucapan selamat natal atau kata-kata syirik gitu kan atau yang mendukung kemaksiatan misalnya nah itu berarti kita berta'awun 'alal itsmi wal udwan kita itu maknanya tolong-menolong dalam apa tadi dosa dan permu permu permusuhan. Jadi sebagai seorang muslim harus komitmen jangan cengeng ya. Tinggalkan pekerjaan itu pasti Allah menggantikan yang lebih baik. Dan karena saya mengalami sendiri itu gitu. Pokoknya harus yakin dulu. Gitu ketika kita yakin pasti cepat atau lambat ya memang ketika godaan-godaan itu ada saja tapi kita harus yakin cepat atau lambat pasti diganti Allah Taala dengan yang lebih baik. baik. Shalallahu alaihi Jelas. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, silakan. Tolong mikrofonnya. <tuh> Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Kebenaran ceritanya untuk terkait taubiz. Terkait apa? Tauhid Tauhid Taubih. Ya. saya pernah siar awal di semua ustad. Di sana saya melihat uh, banyak orang-orang yang uh, doa doa meminta urusan. Dunia mungkin ya Ustaz ya, atau istilahnya ngalak berkekal mintanya ke siapa? Kepada Allah, kepada wali semuanya? Nah itu yang saya kurang tahu Ustaz Nah saya yang tidak minta apa-apa? Oh tidak si, Ustaz, cuma jalan-jalan oh, iya <laughs> <laughs> Itu gimana ya hukumnya Ustaz? Uh, hukum apa? Hukum jalan jalannya apa hukum berdoanya? Hukum <laughs> berdoanya kepada Ustaz, orang-orang kok minta-minta. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi bertanya tentang jalan-jalan ke Wali Songo, kemudian minta-minta hajat di kuburan yang diberkahi. Iya. Jadi untuk ziarah kuburnya sendiri, Islam itu sangat memerintahkan kepada kita untuk ziarah kubur. Ya. Tujuannya untuk mengingat akhirat. Nabi SAW alaihi wasallam mengatakan, "Kuntu nahaydukum an ziyaratil qubur, saya dulu melarang kalian ziarah kubur. Ala fazuruh. sekarang ziarah kubur lah, fa innaha tudzakirukumul akhirah." Karena ziarah kubur mengingatkan kalian akan akhir, akhirat. Begitu. Nah, Berarti tujuan inti daripada ziarah kubur adalah mengingat akhir akhirat. Nah, Sekarang yang menjadi pertanyaan Kalau mengingat akhirat itu cukup dengan kuburan terdekat Ngapain kita pergi jauh-jauh, buang waktu, buang uang gitu kan Ya mungkin itu kan untuk mengenang jasa dan lain sebagainya Benar ya tetapi faktanya, ziarah kubur yang dilakukan kebanyakan kaum muslimin itu Sesuai sunnah atau malah menyalahi sunnah gitu kan Nah, ya memang kalau memang pengen sekedar tahu, pengen untuk ee, mengingat akhirat ya tidak menjadi masalah Pokoknya bukan lebih dari itu gitu kan Nah, tapi faktanya kan tadi kalau berdoa, minta ini, minta itu Andai kan berdoanya tuh minta kepada si wali Somo, misalkan minta ke Sunan Ampe langsung, misalkan itu syirik Karena minta kepada selain Allah Ta'ala Loh, kalau menjadikan si mayit ini, orang soleh ini sebagai perantara yang mendekatkan kita kepada Allah sedekat-dekatnya Jadi orang mati ini, orang wak-wak, wali Somo ini yang meninggal ini sebagai wasilah saja itu bagaimana hukumnya itu juga tidak boleh, itu juga syirik. Jawabannya ada dalam surat Az-Zumar ayat 3. Ya. Jadi orang-orang musyrik dulu ketika mereka men mengapa, e, mendekatkan diri kepada berhala-berhala. Itu alasannya kami lo tidak nyembah mereka. Tapi menjadikan berhala-berhala ini yang asal-muasalnya adalah orang-orang soleh. Ya, agar mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi, hukumnya adalah tidak bu, boleh, ya hukumnya tidak tidak boleh, dan kepada teman-teman, ya untuk ziarah kubur Memang hati kita kan sering keras, ya sering ke keras, Nah untuk melunakkan hati ini minimal setiap pekan kita ziarah kubur Cuma yang enggak harus jauh-jauh, yang dekat-dekat sini kan banyak kuburan, ya Kita datang ke sana, itu yang pertama, yang kedua, kita datang ke rumah sakit kita datang ke rumah sakit cuma sekarang kan pandemi enggak tahu gimana enaknya ini. Gitu. Jadi tujuannya apa? Untuk melunakkan hati kita biar enggak keras. Untuk mengingat betapa besar nikmat Allah yang diberikannya kepada kita gitu loh. Jadi mengingat-ngingat nikmat Allah itu termasuk ibadah yang besar pahalanya. Allah dulu begini, Allah dulu begini kepada kita, ke kita jadi begitu. Nah, ini perlu diingat-ingat biar kita semakin ber bersyukur. Bisa begitu, jelas ya. Ingat. Ada lagi. Ingat. Bisa bertanya, apakah para nabi itu sudah berada di surga atau masih di alam kubur? Iya. Jika sudah di surga, bukankah manusia baru dibangkitkan saat kiamat? Hmm. Jika masih di kubur, lalu Rasul bertemu siapa pada saat isro el fitro. Ini pertanyaan dari mana? Pak, dari akhwat yang mana yang bertanya? Di sini. Tidak ada namanya sih. Oh, enggak ada namanya. Dia maksudnya gini, tanya titik jauhnya gitu loh. Apa gunanya juga bertanya gitu kan? Seperti itu, tapi ya tak jawab juga nanti insyaallah, bismillah. Nah, kenapa kita mikir ke situ kalau Allah menjelaskan mereka sudah di surga? Iya kan? Allah itu kan sangat mudah kan in nama Amruhu urusan Allah itu ida arada syai'an kalau menghendaki sesuatu an ya pulalah hukum fayakun jadi jadilah maka langsung jadi kita enggak usah mikir Misalnya sambil pengen renovasi rumah. Masak mikir pihon untuk lulai semenya sapi ro banyaknya sapi ro dikasi opor masa gitu kalau urusan tu kaya kan, kalau kan? tak ada perlu berfikir, engkau nak masanya kipi yang masanya mahu sampai menjadi tukang wayung untuk gitu kan, jadi kayak perkara-perkara seperti cukup imani cukup sami nawa atau jangan masukkan logika ke sana, karena Islam itu tidak berdasarkan logik, logika berdasarkan sami nawa atau nah makanya kalau kita berbicara tentang masalah isro mikro dia ya. isro itu kan perjalanan dari Makkah ke Pak Citan nih ya kemana dari Makkah ke kemana ke Pak Citan Pasuruan paling bar ke Palestina ya Masjidil aqsa dari Masjidil Haram ke Masjidil aqsa abso uh, yang waktu itu kalau pakai logika itu perjalanan satu bu bulan nah kok nabi itu tidak sampai satu malam gitu loh itu sudah tidak masuk akal satu gitu kan ya. nah makanya kenapa abu bakar as asidik disebut as asidik karena dia ketika mendengar itu langsung sampai enak waktu anak sebentar abu jaluan tidak mungkin masa kita melakukan 30 hari itu tidak sampai satu malam sudah Nah kita dalam posisi ini pengen seperti Abu Bakar atau seperti Abu Jahal, ha? Jadi dalam memahami naskoran hadis ini kedepankan sami na wa atau nah. Nah, sekarang Nabi ketika Isra Mi'rajnya kan dijelaskan, di langit pertama berjumpa Nabi Adam, di langit kedua berjumpa Nabi Yusuf dan Nabi Yahya, di langit keempat berjumpa Nabi Harun, di langit keenam berjumpa Nabi Musa, di langit ketujuh berjumpa Nabi Ibrahim. Ya. Nah, itu kata para ulama itu roh-roh mereka, roh mereka yang diilmatkan dalam bentuk manusia. Kecuali Nabi Isa Kalau Nabi Isa memang belum mati gitu loh, Memang belum ma mati Dan orang-orang soleh sekarang silakan dibuka surat Yasin Surat kepada Pak Yasin itu Jadi orang-orang Sekarang yang soleh para nabi Para mujahidi dan lain sebagainya Mereka sudah masuk surga dan untuk masuk surga itu masa Allah mengatakan harus kiamat dulu gitu. Enggak. Nah, cuma yang di surga itu rohnya saja, jasadnya masih di di bumi. Gitu. Kayak Nabi Musa, Nabi Musa itu kan ketika Nabi Isra itu berjumpa beliau di langit ke-6. Tapi dalam perjalanan mulai Masjidil Haram sampai Makkah, eh sampai Makkah. Se mana? Masjid al-Aqsa itu Nabi Muhammad tuh melihat Nabi Musa lagi sholat di kuburannya gitu loh Kan tidak masuk akal kalau pakai logika ya kan? Tapi karena Al-Quran mengatakan demikian kita harus samyayana wa'atona nah. Tentang pertanyaan di kuburan misalnya Kan didudukkan ya didudukkan ditanya oleh malaikat Mengkarnakir siapa Tuhanmu apa agamamu Nah ini kalau kita pakai logika kan jelas tidak masuk akal Gimana wong orang, -orang dikubur begini gak bisa duduk itu loh. Wong lemahe gimana duduknya ya kan? Karena ini alam lain. Jadi dalam masalah-masalah gaib -masalah ini kita harus menggunakan sami'na atau na jangan pakai a". a. A Ayam apa? Akal. Karena akal itu hanya mengimani yang kelihatan, hanya mengimani yang kelihatan kayak ini apa ini gelas ya. Ada pensil ndak? Pensil lurus. Kita masukkan bengkok enggak? Bengkok Padahal kan lurus kan Kok bisa bengkok? Masuk akal enggak? Enggak masuk akal Ini menunjukkan bahwa akal kita sangat ter terbatas Makanya jangan pakai dikit-dikit pakai akal Jangan apalagi dalam memahami masalah syariah Masalah agama Ini masalah go'ib Go'ib itu enggak ada yang tahu Kecuali lewat Quran dan had-hadis. Ini bukti bahwa orang mati sudah masuk surga gitu Surat Yasin ayat sudah ketemu Yasin. Uh, tadi mana ini? Ia mm, mm, mm, mm. ya, ayat 26. Ya. Itu kan sebetulnya dimulai ayat 20 sebetulnya. Wajah min aqsal Madinah ti rajului yasaq. Qala ya kaum ta'biul Mursalin ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa hum muftadun wa ma liya la'budu alladhee wa ilaihi turja'un aattakhidhu min dunihi aliha ayuridnir rahman bi dharrin la tughni 'anni shafa'at Shayau walainqizun. Inni idal fi zulalimubin. Inni amatu bi Rabbikum. Fasmau. Intinya Allah mengirim Rasul ke suatu negeri. Gak dipercaya, bekalnya di Allah nyerim lagi. Terus ini. Datang dari kota yang jauh Seseorang Ini namanya Habib An-Najjah Tukang kayu dia Pokoknya setelah dia membela Para nabi tadi dan mengatakan Ayat 25 fasmaun Aku beriman kepada Rob kalian maka dengarkanlah Langsung dibunuh dia Dibunuh dipukuli sampai kepalanya Putus dan mohon maaf Disebutkan dalam tafsirannya karena digebuki Sampai keluar daging dari anusnya mati ketika mati langsung qilatul jannah masuklah ke dalam sur... surga langsung masuk surga ndak ini masuk surga nah rohnya yang masuk surga meskipun jasadnya di di bumi qala karena ya gini loh alam barzah itu alam transisi bisa berupa neraka bisa berupa surga dan pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang mengubur jenazah itu bilang kepada penggalinya lebarkan bagian kepala. Kenapa? Mungkin dia nanti makan ber, apa? E, mungkin dia nanti makan kalau apa kalau pisang itu bertundun-tundun kurma gitu loh. Kalau pisang oh. bertundun tapi ini kalau kurma tuh enggak tahu masuk tundun juga. Jadi besarkan maksudnya lebarkan bagian kepala lahatnya itu bisa jadi nanti dia itu makan bertanda-tanda kur kehormatan dia masuk akal, kan orang mati kok tapi hatinya sahih hey gitu loh jadi untuk memahami nas seperti ini yang ghaib itu kita apa Samikna wa adna dan jangan pernah pakai logi Logitech apa logika karena enggak manut, karena enggak enggak enggak manut. Sekarang lo kayak jin, kayak malaikat. Tidak pernah kelihatan gimana kita bisa memahami pakai logika kalau enggak pakai iman, gitu ya? Kan? Iya. Nah, ketika dia masuk surga bilang ya laitqaumi ya'lamun. Ya Allah, kaum Quraisy dan yang mereka tahu gitu kan bahwa Allah mengampuniku dan menjadikanku orang-orang yang dimul dimuliakan. Jadi mereka sudah masuk surga, tetapi apakah dengan jasad dan rohnya tidak rohnya saja, jasadnya masih di di bumi gitu. Nah untuk adab kubur, nikmat kubur itu terjadi pada jasad dan roh sama-sama. Itu akidah al alusunawal wal, wal jamaah. Ini secara ringkas begitu. Sebetulnya kalau lebih panjang lagi bisa, tapi dur jam berapa turun? Masih lama enggak turun. Jam 12.45. Hah? 12 eh? 11.45. 11.46 obat ya. masih banyak kurang 20 menitan ya. Jadi saya bisa pulang gitu, ya. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada, ya. Jangan banyak-banyak pertanyaan ya, silakan. Terakhir wis. Okay. Nah, bagaimana cara caranya saat atau apa yang harus kita lakukan agar terus memperbaiki hal yang semuruh murunya? Kalau kita sendiri masih sering dia atau secara sadar atau tidak disadari kita sering menuruti orang tersebut. Iya. <tune> ya. ya semuanya lewat ilmu ya, lewat ilmu makanya kita diperintahkan Nabi untuk senantiasa belajar ya dan beliau mengatakan, "Tolakul ilmi ala alagul muslim." menuntut ilmu itu kewajiban setiap muslim. Kenapa? Karena dengan ilmu itu kita tahu mana yang merusak tauhid, mana yang syirik, mana yang menyempurnakan tauhid kita tahu. Nah, ketika kita tahu dan kita belajar, insyaallah kemungkinan besar kita bisa mengamalkan. Oke, dengan ilmu. Oh, ini kok riya ya? Saya kebetulan pernah belajar bahwa ini riya. Ketika kita tahu riya, maka kita berusaha menghindari dan solusinya bagi yang sudah kadung berbuat riya tadi kan mengucapkan apa? Allahumma inni a'udzubika min an bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka limaa la. a'lam. Ayat pertama yang kedua. Ngapain kita ria kepada manusia? Kenapa kita butuh apresiasi manusia? Manusia itu loh enggak bisa apa-apa. Ya kan manusia loh enggak bisa apa-apa. Makanya Nabi Muhammad kan mengingatkan kepada putra mamanya ketahuilah bahwa jika semua umat manusia berkumpul Untuk memberikan manfaat Kepadamu gitu kan Mereka tuh gak bisa memberikan manfaat itu Kecuali memang Allah mentakdirkan demikian Sebaliknya kalau mereka semua berkumpul Untuk memberikan maudorot Kepadamu gak bakalan bisa Mereka itu kecuali maudorot Yang memang sudah Dicatat Allah terjadi pada Padamu Jadi manusia tuh gak bisa apa-apa gitu ngapain ya misalkan naudzubillah jempolan kita hilang jempol ini ya jempol ini hilang bisa nggak manusia mendatangkan jempol lagi seperti ini nggak bisa gitu nah makanya kita opo-opo eh, kok kita krono manusia siapa manusia gitu? mereka nggak bisa membantu kita gitu kan Apalagi dijelaskan nanti pada hari kiamat, kan? Yaumaya firrul mar'umin ahi. Setiap orang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi. Dari ibu dan bapaknya. Wa sahibacihi wa bani. Dari istri dan anak-anaknya. Ini orang-orang terdekat kita. Padahal lari terbirit-birit. Apalagi Manu. Manusia yang lain gitu loh. Nah insya Allah dengan ilmu yang kita ketahui ini. Akhirnya kita bisa menghilangkan riak. Ya memang pelan-pelan lah. Memang ya gak bisa ujuk-ujuk. Memang semuanya butuh pro proses Ya insya Allah dengan kita minta kepada Allah. Dan kita senantiasa menambah ilmu. Belajar dan belajar. Insya Allah keistikoman itu bisa datang. InsyaAllah begitu Wallahu ta'ala alam. Ya jadi teman-teman sampai di sini ya Terima kasih atas perhatiannya Kurang lebihnya saya mohon maaf Dan jazakumullahu khairan <primera> Saya akhiri Subhanakallahumma wabihamdik Ashadu alla ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh